Saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Jamu Sido Muncul, Irwan Hidayat. Pak Irwan, apa komentar Anda? Memang ini kan soal matahari ya. Jadi kalau di jam 6 pagi itu di Jakarta sama jam 6 yang misalnya waktu Jakarta di Bali gitu ya, itu udah terang gitu. Kalau jamnya sama kan kita berbisnis di jam yang sama. Seperti misalnya saya di Korea gitu. jam 8 Korea di sini masih jam 6. Jadi waktu berbisnisnya kan memang sempit ya. Jadi tambah sempit Ini seperti hari ini jam 12 di Korea baru jam 2 ini sebentar lagi udah pulang kantor. Kalau itu kalau dari segi bisnis itu lebih masuk asal kalau bisa makan. karena waktunya jadi sama. Jadi kita punya kesempatan untuk berbisnis yang lebih sama gitu. Lalu apakah Bapak setuju jika Indonesia menetapkan satu zona waktu saja dibandingkan tiga seperti sekarang? Kalau saya ya setuju aja lah ya, maksudnya. Tapi kalau beda waktunya, cuma sejam gitu kan sebenarnya itu nggak ada problem. Kalau kita ganti waktu itu kesulitannya apa. Tapi kalau soal setujunya ya, ya nggak ada problem buat saya. Nggak ada problem, cuman di Indonesia Timur jam 4 pagi itu sudah terang. Menurut Bapak, apakah zona waktu kita yang terbagi tiga ini sempat menjadi kendala, Pak? Salah satu menimbulkan masalah yaitu gini, kalau misalnya prime time ya, Waktu prime time, misalnya di TV jam 10, itu di Irlandia jam 12. Ya, salah satu itulah kira-kira di jadi sudah gelap sekali, sudah malam, orang sudah tidur. Kita padahal di sini baru prime time. Kalau soal hambatannya, kalau secara bisnis mungkin lebih bagus waktunya sama. Tapi kan banyak pertimbangan lain ya yang harus dipertimbangkan. Demikian Presiden Direktur Jamusido Muncul Irwan Hidayat. Saya Wendy Lim.